Assalamualaikum sederhalun, berita malam medisi hari ini Rabu 18 April 2018 dibacakan ilham Kajari Abdiah janji awasi penggunaan dana bos Dua komisioner KIP agara dan kontraktor diperiksa tipikor Polres Kepala BPMA Aceh paparkan potensi migas Tamiang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 Abdur Qadir SHMH berjanji akan mengawasi pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun 2018 sebesar Rp 14 miliar lebih. Hal tersebut disampaikan oleh Abdur Qadir saat melakukan MOU dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdiya, Jauhari SPD, didampingi Sekretaris Disdikbud, Muhyib Budin, dan para Kepala Bidang Disdikbud. Untuk itu Abdur Kadir meminta agar dana bos itu disalurkan tepat sasaran dan sesuai keperuntukan. Jika ada kendala dalam persoalan di lapangan, sebelum mengambil tindakan agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihaknya. Ia juga tidak ingin penyaluran dana bos yang seharusnya diperuntukkan meringankan beban sekolah dan orang tua wali murid disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sementara itu PLT Kadis Dikbud Abdiah jauh hari, mengatakan MOU yang dilakukan itu adalah langkah awal dalam mewujudkan bebas dari perbuatan melawan hukum. Dua komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara, Sudirman dan Fitriana, serta pihak rekanan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi Pores Aceh Tenggara terkait dugaan korupsi dana KIP Agara dari anggaran yang mencapai 27,9 miliar tahun 2017. Mereka diperiksa sejak pukul 9 pagi hingga sore hari. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Gugun Hardi Gunawan melalui Kanit Tipikor, Aibda Ervan Effendi mengatakan sebelumnya mereka telah memeriksa Diki Suprianto, bendahara KIP Agara sebagai saksi dan dicerca 100 pertanyaan. Kini polisi kembali memeriksa saksi lainnya yaitu Komisioner KIP Agara Sudirman dan Fitriana, anggota KIP Agara. Rencananya besok polisi akan kembali memeriksa saksi lainnya yakni Ketua KIP Agara Dedi Mulyadi. Menurut kanit tipikor Polres Agara, mereka diperiksa sebagai saksi untuk menelusuri aliran-aliran dana yang digunakan di KIP Agara. Diduga kerugian negara dan KIP Agara 2017 mencapai 3,7 miliar rupiah. Siddharalun, Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh Marzuki Daham, memaparkan potensi migas Aceh-Tamiang seiring keinginan Pemkap Aceh-Tamiang ingin mengelola sumur minyak tua di daerah itu melalui BUMD Tamiang di Aula Seddakap setempat. Kehadiran Ketua BPMA Aceh ini diminta oleh Bupati Aceh-Tamiang Mursil SHMKN dengan menghadirkan seluruh kepala SKPD dan camat di Aula Bupati agar mereka mendapat pemahaman tentang migas. Dari pantauan seram BFM, Bupati yang biasanya usai memberikan sambutan beranjak melaksanakan kegiatan lain. Namun kali ini Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, T. Safudin serta Sekda Aceh Tamiang Insinyur Razuardi tampak sangat serius mengikuti kegiatan tersebut. Bupati Aceh Tamiang, Mursil SHMKN mengucapkan terima kasih kepada Marzuki Deham karena mau membagikan ilmu migas kepada pejabat di Aceh Tamiang agar memahami tentang migas. Menurutnya beberapa minggu lalu ada investor datang ke Tamiang ingin mengelola sumber tua Aceh Tamiang bekerja sama dengan BUMD. Selain memaparkan potensi migas di Kabupaten Bireuen, PD Pidi, PD Jaya, Losmawe, Aceh Timur dan Langsa, Marzuki Deham juga merincikan potensi migas yang ada di Tamiang mencapai 3000 juta kubik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Seram FM. Sideralun, sebanyak 2 unit rumah di Losmawe dan Aceh Utara terbakar di waktu yang berbeda. Di Aceh Utara, sebuah rumah berkonstruksi semi-permanen terbakar, milik Umi Kalsum, 70 tahun, yang terletak di desa Codre, Kecamatan Kutamakmur. Sedangkan di Lok satu rumah berkonstruksi kayu milik Hamzah Ibrahim, 60 tahun, yang terletak di desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu. Kebakaran di Aceh Utara sesuai keterangan Sekdes Chodri, Zainuddin Mnur, rumah tersebut dihuni Umi Kalsum bersama anaknya. Sedangkan saat kebakaran, kondisi rumah sedang kosong, api diduga berasal dari dapur. Kebakaran baru diketahui warga saat api sudah muncul ke atap rumah, sehingga warga yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Tak lama kemudian pemadam kebakaran tiba sehingga api hanya menganguskan rumah Umi Kalsum. Sementara itu untuk kebakaran di kota Losmawe sesuai keterangan Ketua Tagana Lok Samsul Bahri, rumah tersebut selama ini dihuni Hamzah bersama empat anggota keluarganya. Kebakaran juga diduga akibat api dari dapur. Untuk kedua korban sementara tinggal di rumah tetangga dan bantuan masa panik telah disalurkan. Syederalun Satreskrim Polres Pidi menetapkan remaja berinisial D, 19 tahun, sebagai tersangka yang diduga melakukan ujaran kebencian di media sosial. Tersangka tercatat sebagai warga kembang Tanjung PD Ia ditangkap polisi di rumah tahanan sakti Pidi pada minggu 8 April sekitar pukul 22. Saat diringkus, polisi berhasil menyita satu buah handphone miliknya. Di rutan tersebut remaja D ini sebagai napi yang sedang menjalani hukuman 2,5 tahun dalam perkara pencurian hewan ternak. Kapol Respidi Andi NS Regar SIK melalui Kasar Eskrim AKP Mahliadi STMM mengatakan penetapan remaja D sebagai tersangka dalam dugaan kasus ujaran kebencian karena telah terpenuhinya bukti-bukti. Antara lain barang bukti satu smartphone, keterangan saksi ahli agama terhadap cuitan yang ditulis tersangka di kanal WhatsApp dan Facebook. Tak itu, bukti pendukung lainnya adalah pengakuan tersangka. Kepada polisi tersangka mengakui bahwa ujaran kebencian disebarkan sendiri ke medsos. Saat ujaran kebencian disebarkan, menurutnya kondisi remaja ini sehat. Remaja ini melakukan perbuatan itu karena galau setelah putus cinta. Sederalun, unit profesi dan pengamanan atau Polres Aceh Utara, memeriksa senjata api dan masa berlaku surat izin pinjam pakai di Mapores setempat. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap Senpi Laras Pendek untuk mengantisipasi penyalahgunaan Senpi oleh petugas. Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui wakilnya Kompol Suwalto mengatakan hal ini bertujuan agar penggunaan senjata api selalu termonitor dan terkontrol oleh pimpinan dalam hal ini unit propampori sebagai pengemban fungsi pengawasan. Dalam kesempatan itu, Wak kembali berpesan kepada petugas bahwa senjata api yang diberi izin pinjam pakai itu bukan untuk gagah-gagahan, namun untuk menunjang pelaksanaan dinas kepolisian. Dalam penggunaannya juga harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan Kapolri. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kebersihan senjata api, jumlah amunisi, dan masa berlaku surat izin senjata api.